Zulkarnain adalah raja yang termasyur dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Suatu hari, dia berkunjung ke suatu tempat yang masyarakatnya masih sederhana cara hidupnya. Dia mengirim utusan untuk memanggil kepala suku. Namun kepala suku itu menjawab, saya tidak punya keperluan dengan dia. Jika baginda memerlukan, silahkan datang kemari. Katanya, maka datanglah Raja kepada kepala suku itu. Kulihat hidupmu sangat sederhana, kau tak menyimpan emas atau perak, bahkan kau tak menghendaki kemewahan dan kesenangan dunia. Mengapa? Tanya Raja. Memang, karena kesenangan dunia tak selamanya memberi kepuasan. Berapa saja diperoleh, orang selalu ingin tambah lagi, kata kepala suku. Kenapa kau gali kubur di setiap muka rumahmu? Agar bisa menjadi peringatan, setiap kami pulang dari bepergian. Dengan mengingat mati, kami tak rakus pada dunia. Kami selalu teringat untuk berbuat baik dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa kalian suka makan sayur dan buah-buahan dan pantang makan daging hewan? Kami tak ingin perut kami menjadi kuburan bagi hewan-hewan yang kami makan. Setelah itu, kepala suku ganti mendekati raja. Sambil meletakkan kedua tangannya di atas kepala raja, dia berkata, Wahai raja, apakah engkau akan bersikap adil dalam menjalankan pemerintahan atau sebaliknya berlaku zolim? Tanpa bisa menjawab, raja Zulkarnain cuma merenung. Setelah itu dia berkata kepada kepala suku Maukah kamu menjadi penasehatku Saya berjanji akan menjalankan roda pemerintahan secara adil bersama kamu Kata Zulkarnain Saya tak menginginkan itu semua Jawabnya tegas Kenapa Tidakkah ini kesempatan baik bagimu Banyak orang menjadi musuhmu Karena kau punya kekayaan dan kekuasaan Tapi berbeda dengan aku Aku tak punya musuh Karena aku tak punya apa-apa dan aku miskin. Namun aku merasa puas dengan apa yang aku miliki meskipun cuma sedikit. Demikian kata kepala suku.